Selamat malam Bapak Suryadi selamat siang Ya selamat siang、Komentar、Menurut saya itu n gak g ada yang salah tuh Kalau n Gak g ada yang salahnya karena dengan begitu Kan bisa tiap tahun ada korupsi itu Jalan jadi dibetulin lagi Betulin lagi gitu <laughs>、okay. Betulinnya itu juga atas nama rakyat gitu Supaya rakyat katanya bisa pulang kampung Enak、hmm. Nah dengan begitu makanya bisa tiap tahun d a p u r korupsi Kalau sekali betul kan teman sekali aja korupsi itu. Terima kasih Terima kasih Bapak Pak Gilbert selamat siang ya, Selamat siang p a k Ya komentarnya p e n a l p o n yang tadi ada benarnya juga ya Kalau ngak g begitu ya mereka n gak bisa Dapat uang ya、hmm. Uang sikat kiri sikat kanan punya Ya ini sekarang kembali lagi sih Pak ya ke hukumnya itu kalau hukumnya diberatin ya pasti mereka yang mau main-main kan ngabisin sub tender sih b a k jadi satu jalan tuh bisa di sub tender sub tenderin itu bisa sampai puluhan kali jadi bareng、uh, dia punya apa namanya m a t e r i n y a juga kan jadi dipakai yang murah-murah semua begitu jadi baru dibetulin pun rusak lagi itu yang kelihatan 10 titik b a k kalau mau dicek-cekin jeli kali itu mbak Jalan di Pantura itu kan, wah itu kan cuma hanya kata mereka sepuluh titik.、Hmm. Gitu, terima kasih. Baik, terima kasih.、Ini、Pak Dibio, selamat siang. Selamat siang Bu. Silahkan Pak. Yang salah itu karena n g d a k ada drainasi, drainasinya itu kekurang Bu. Nomor dua, karena elevasi jalan terlalu rendah sehingga airnya menggenang. Nomor tiga, kelengkungan jalan itu tidak di puncaknya tinggi tapi mendatar sehingga. Air menggenang di jalanan gitu, jadi jalan yang benar itu puncaknya tinggi, yang kiri kanannya rendah, ada kemiringan sekitar 3-4 persen gitu. Jadi ini kesalahan pemerintah dalam pembangunan jalan. d a n nomor e m p adalah, t a basenya materialnya itu dari tanah liat banyakkan, bukan dari pasir dan k e r i k i l makanya... Jalan mudah rusak gitu Dan a s p a l n y a juga buruk gitu Jadi pengendalian kualitas bahannya jelek sekali gitu Terima kasih Terima kasih Pak Parna penelpon terakhir silahkan Ini Bu saya akan sedikit kalau yang di jalan p a n t u r a itu Coba sedikit-sedikit harus dipikirkan Airnya harus lari kemana Walaupun toh jalan itu di Perbaiki serawat sekali Tapi kalau n gak g diperpikir air hujan itu harus lari kemana Harus kau dibetulin dulu itu Bu、hmm. Tanpa itu d i b e t u l i n itu terjadi di mana-mana, bukan hanya di Pantura saja. Jadi perbaikan jalan hanya memperbaiki jalan, tapi tidak pernah memikirkan got-got yang ada di l i n g k u n g a n situ. Jadi begitu hujan, itu air harus lari got terus, itu pasti akan lebih awet daripada seperti saat-saat ini. Baik, terima kasih m b a k Parna. Selamat siang Pak Suwadi. Selamat siap. Ya, silahkan m b a k Ya itulah waktu bikin jalannya mungkin asal-asalan Yang mana di kiri kanannya itu jalan Saluran air tidak ada Sehingga waktu hujan deras datang Itu jalannya itu penuh dengan air di, Liwat nanti truk-truk besar Yaitu hancur itu jalannya Begitulah kita lihat itu negeri ini 65, Udah 65 tahun kita merdeka Kalau kita melihat bagaimana Penjajah dulu membangun ini Kota Batavia katanya Dia membangun kali yang besar Misalnya dari Harmoni sampai ke Kota sana itu yang di tengah-tengah Majal Pahit dan a y a m g u r u Kemudian dari Harmoni terus ke Pasar Baru Sampai lagi ke jalan itu apa Gunung Sahari Sampai ke Priok sana Itu dibuat kali-kalinya itu kan besar, lurus-lurus Itu menjaga apa? Supaya jangan kota ini banjir Dan juga jalan-jalannya bagus Kalau air turun langsung ke Kali Karena itu mengherankan penjajah dulu Dia bisa membangun begitu kali Dengan tenaga manusia Pakai t a c u l sebelum hari k pakai t r a k t o r pakai Kenapa kita sudah enam puluh lima tahun merdeka begini kok? Jalan aja tetap begitu, sebab bukan d i p a n t u raja rusak dimana tempat pun b e g i t u Tidak mengherankan negara negeri ini enam puluh lima tahun merdeka tapi kemampuannya masih rendah. Kita lihat, terima kasih. Oke,、okay, Pak Hari.、Ya. Silakan. Itu jelas, jelas sekali banyak korupsi di situ. Jadi dari pembangunan jalan kalau standar t u s i h bagus ya. pelajaran kelas i n i ketebalannya begini, gini-gini, tapi pelaksanaannya a m b u r a d u l karena semua k o m p a k untuk menggarapnya dalam arti negatif ya terus dari segi kendaraan kendaraan yang bukan main beratnya melebih i kapasitas berlipat kali dibiarkan lewat jadi itulah Tidak akan sampai habis 50 tahun lagi juga n i d a k akan sampai habis kalau tidak ada perubahan s e c a r a fundamental Terima kasih Ya Pak Robi Ya halo s i l a k a n Mbak uh, Ini uh, komentar saya i ya Sama kayak Bapak yang tadi t u h kasus korupsi ya bu ya、hmm. uh, Jadi uh, Mengenai masalah teknis itu tidak ada yang Tidak bisa dipecahkan Cuma selama masih ada korupsi di negeri ini、hmm. Infrastruktur di Indonesia pasti akan tato solam Sampai kapanpun Terima kasih Bu Halo Pak Halo Ya s i l a k a n Pak Selamat siang Bu Ya s i l a k a n Ya kita disini gak perlu heran dan bingung lagi Bu s a h o l a kalau tidak ada perbaikan jalan Tidak ada pemaksukan atau korupsi Terima kasih Ya Tawidodo Ya Silahkan ya. ya Kalau menurut saya、um, Alternatif ya kita mempercepat pembangunan jalan tol Jakarta Surabaya、uh, supaya nanti truk-truk yang kelas berat i s u p a o r t u r itu bisa lewat jalan tol langsung、uh, dari Surabaya Jakarta tanpa、mm、henti. -hmm. Tentu harus dipercepat sudah alternatif karena pantura juga sudah mulai padat. Oke Pak Andre. Ya selamat siang Bu. Silahkan.、Uh, kalau menurut saya sih itu ya begini ya Bu ya. Karena、uh, uh -huh. kita membangun jalan. 53 meter ya. semen yang dibutuhkan seharusnya ya taruh katakan 50 sak batu、uh, 3000 atau、uh. ini korupsi di dalamnya bu aturan semen yang kekuatan untuk membangun jalan itu 50 sak d a hanya m e m b e r i mungkin 10 30 nya dikorupsi ya jalan itu ya habis l a h terkikis lah sama air lama-lama rusak ya itunya itu bahan Fundamental bahannya yang y a nggak kuat. Kalau menurut saya begitu, Bu.、Hmm. Salah sih? Baik. Pak Harli? Iya, halo. Selamat siang. Iya, s i l a k a n Pak Harli. Iya, saya pikir kita tidak usah heran lah. Dan saya berkesimpulan b u Di mana ada korupsi, di situ akan terjadi kerusakan-kerusakan. Itu aja kesimpulan. Terima kasih. Oke,、okay, terima kasih banyak. Terima kasih b a y a t r a Bisis, yang sudah berpartisipasi untuk bisnis m a n o p i n i Pak Hakim selamat sore Silahkan p a k Nah ini saya dengar dari Mungkin 10 atau 12 tahun yang lalu Setiap kali kita mau lebaran Kita selalu dengar Hal yang sama Jalan rusak Ini membuktikan Betapa lemahnya Daripada struktur Pemerintahan kita Ngatur jalan aja n gak g bisa Itu, itu jelas、gitu. Dan Kita gak usah bilang bangun jembatan Bangun jalan aja rusak dulu k a Nah itu toh. n tapi Ada satu hal lagi Bahwa kadang-kadang Yang sering yang kita lihat adalah gini Setiap pembangunan jalan itu dimulai bulan Januari Dimana Bulan-bulan tersebut itu Curah hujan pun masih tinggi Jadi kita selalu membuat proyek jalan Perhatikan aja Kita selalu membuat proyek jalan Di musim hujan Bukan di musim panas Itu sering terjadi Jadi Ini yang membuat Saya rasa gak tau apakah Memang sengaja Supaya proyek ada terus Tapi memang Sisi positifnya ada Dari jalan rusak itu Jadi Kalau jalan rusak Berarti tetap ada proyek Berarti tetap ada orang kerja Itu a j a sisi positifnya Gitu Jadi、Oke. Mungkin memang sengaja jalannya itu dibuat lemah Dibuat cepat rusak Supaya tahun depan kita punya proyek lagi Dan Bisa kerja lagi gitu Baik Pak Joni, selamat sore. Halo, selamat sore. Silakan Pak Joni. Saya setuju sekali dengan pendapat bapak yang pertama tadi. Cuman harus kita ingat, saya pernah dengar talk show ya. Itu kualitas aspal yang dipakai untuk jalan kita itu aspal kelas 3 n、nah, a Harga h kelas satu, aspal kelas tiga. Makanya、uh, pemerintah kita yang ya yang dulu sampai sekarang ini nggak ada yang benar kok. Yang pertama, yang kedua kita l i h a n kita n e g a r a n a kan negara dua musim ya.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 n a m a n untuk masuk ke pemerintahan tetap nggak bisa masuk, walaupun harganya jauh di bawah. Kenapa? b e n a r Bapak-Bapak telah bilang tadi itu, karena kalau a s p a l n y a tahan lama, itu p r o a b l nggak ada lagi gitu. Nah ini permainan orang-orang di atas itu, maka mereka tuh jadi lintah semua kok itu semua itu. Terima kasih. Oke,、okay, Pak Tony. Halo. Silahkan Pak Tony. i Ya, jadi begini ya, udah ganti pemerintah apapun yang namanya kontraktor-kontraktor itu tetap gitu loh. Jadi begitu ada p e m e r i n t a h a n baru Kontraktor itu nyetor upeti dulu Oh saya m a s i h tetap jadi kontraktor Nah bahan yang dipakai dari tahun ke tahunnya itu juga Nah kayak DPR itu harusnya selain madol Waktu dia studi banding itu dia juga harus belajar dong di luar negeri Kenapa itu di luar negeri ya Yang saya pengalaman sendiri di Australia itu Gak pernah itu ada jalan berlobang k a l a u p e n g e n d a r a n n y a juga berat-berat yang lewat di sana gitu loh Gak ada apa mereka betulnya cepat atau gimana whatever saya gak ngerti Yang pasti kalau studi banding gak usah studi banding yang lain-lain lah Yang begini-begini dulu i n f r a s t r u k t u r ini penting buat masa ini Jadi saya kira logika aja lah Ini, ini udah bikin keterlaluan gini aja n gak g bisa gitu loh Makasih Pak Jimmy? Iya Ya Silahkan Pak Siang.、Uh, Ujung-ujungnya sama seperti yang... yang... Sering saya katakan, Mbak, kalau tidak ada hukuman tegas bagi koruptor dan、uh, pelaku KKN yang kalau bisa、uh, uh, sekeras-kerasnya hukuman mati, tidak ada yang beres di Indonesia, Mbak. Apa aja, nggak ada yang beres. Karena di sektor apa aja, pejabatnya semua tidak ada yang m i k i r i n Untuk masyarakat banyak, semuanya belain kantong sendiri-sendiri atau kelompok sendiri. Terima kasih.